Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Alhamdulillahil hadi ila sawaba wa sadu la ilaha illallah alkarimul wahhab wa sadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah man ataullahul hikmah afasli alkhutab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya sunanhu ilayyamitīn Amma ba Allah yang mulia para pendengar suara radio Betrorrahman Sriambi FM dan radio Republik Indonesia Bandar Aceh di yang dapat memonitor aktivitas ini. Segala puji dan syukur ya kita panjatkan Kehadir Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita selama ini. Kemudian selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga kepada seluruh keluarga para sahabat beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Allah yang mulia dalam kehidupan sehari-hari ada dua dua hal yang paradoksial ya. Beda dia, tapi itu saling memiliki keterhubungan. <tuh> Misalnya ada siang ada malam, ada pagi ada sore. Ada tinggi ada rendah, ada tua ada muda. Uh, ada laki ada perempuan. Ada langit ada bumi. <tuh> ada orang berilmu ada orang bodoh. Untuk malam ini kita coba lihat bodoh dengan berilmu. Sebenarnya udah jelas beda. Apa itu orang jahil atau orang bodoh? Apa itu orang yang berilmu? Udah jelas itu. <tuh> Tetapi Dia akan lebih jelas kalau dikaitkan dengan karakter. Jadi beda-beda dia ini. Karakter itu bisa melekat pada orang bodoh, bisa melekat pada orang yang berilmu. Hasilnya juga akan beda-beda. <coughs> jadi jadi ini. Kalau merujuk kepada firman Allah ada beberapa ayat ini misalnya auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu ladzi naamanu minkum wal ladzina utul ilma darajat ini ini jelas ini Allah akan meninggikan apa itu derajat kapasitas orang-orang yang beriman diantara antara anda dan orang-orang yang diberikan ilmu. Hingga bisa dibantah. Ini surat Ali Imran ayat 18. Bukan, surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian Allah juga menegaskan di ayat yang lain kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun katakanlah ay muhammad bahwa apa itu tidak sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui itu sangat diferensial sangat sangat berbeda jadi sangat berbeda antara mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui. Jadi, jadi ini. Kemudian itu di dalam surah Az-Zumar ya. Ayat 9. Di dalam surah Fatir ayat ke-28 Allah berfirman Auzubillahi minasyaitonir rajim Innam ma yakhsallahu min ulama itu innama itu sebuah batasan enggak enggak perlu kita bantah bahwa yang paling takut kepada Allah itu adalah mereka yang apa yang memiliki kapasitas keilmuan daripada hamba-hambanya. Itulah ulama. Ini kalau kita kupas banyak lagi persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Nah, tadi kita ingin tarik Pemanan ini sebenarnya adalah ke dalam apa namanya? apa itu al jahlu bodoh dan apa itu orang yang berilmu misalnya orang bodoh bila pada dirinya ada fakir itu banyak kebutuhan itu akan mendatangkan Ijram yaitu kejahatan. Tetapi kalau orang bodoh, orang yang berilmu, orang berilmu ya, tapi dia fakir. Itu akan muncul dalam pribadinya adalah sikap qanaah. Qanaah dalam tasawuf <tuh> menerima pemberian Tuhan yang dia syukuri. Enggak, enggak mau kemana-kemana mana begitu. Ya, Lagunadroid, eh, seperti ini. Untrimas sebagai sebuah anugerah Allah. Tapi kalau pada orang bodoh ada sikap fakir, itu akan muncul ijram. Itulah kejahatan. Makanya jangan heran kalau merajalela kejahatan itu banyak. Karena ada sikap fakir. Memang ini debatable. Kejahatan mana yang dimaksud? Karena kejahatan sosial juga hari ini banyak kita lihat semakin tinggi kapasitas keilmuan seseorang, semakin tinggi derajat amanah yang diemban, semakin banyak kejahatan sosial yang dilakukan. Jadi kalau kita bedah ini, kalau kita analisis ini, kita perlu perlu membangun kesadaran dulu deh. Banyak hal yang memang harus kita kita perbaiki. Itu. Tapi yang paling penting kita pahami adalah tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Itu yang paling penting dulu. Jadi kembali kepada tadi, bagaimana orang yang berilmu tapi dia fakir? Banyak kebutuhannya tapi dia punya ilmu. Itu akan mendatangkan karakter di dalam batin ini adalah sikap qanaah. Menerima apa ada sebagai sebuah pemberian Tuhan. Tidak muncul sikap apa namanya ya, tamak. Yang enggak terjangkau dipikirkan olehnya. Enggak muncul seperti itu. Makanya untuk perspektif keislaman itu membasmi kebodohan itu adalah sebuah sebuah jihad sebenarnya, sebuah perjuangan. dimana mana-mana negara di dunia ini yang diberantas itu adalah kebodohan. Islam sudah mengisyaratkan ini loh. Sudah diisyaratkan Ayat yang pertama turun itu kan isyarat untuk membasmi kebodohan. Iqra' bismirabbikal dan seterusnya. Itu kan isyarat dia Supaya kebodohan itu kita kita basmi. Jadi begini. Jangan jadikan Anda turunan Anda dan tanggung jawab Anda berada dalam kebodohan. Kalau dalam istilah tradisi dayah, manusia itu jangan sampai jahil murakkab. Double, double standar. <laughs> Sudah dirinya bodoh, membodohi orang lagi. Ini sangat berbahaya, ini penyakit masyarakat yang perlu kita basmi. Jadi itu. Adik, kita harus pahami bahwa Kalau sempat kita itu bodoh, anak turun yang kita bodoh, fakir, itu akan muncul ijram, kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Contohnya begini. Fakir itu kan banyak kebutuhan. Tentu yang dia ikutkan adalah nafsu syahwatnya. Ya, itu kan lewat kejahatannya dia akan penuhi kebutuhan-kebutuhannya itu. Tetapi jika orang itu berilmu, fakir kamanya orang yang berilmu fakir, bayak kebutuhannya tidak terpenuhi. Itu akan diskard, akan distop dengan sifat qanaah. Itu satu. Berikutnya tadi fakir. Bagaimana kalau kaya? Kekayaan itu melekat kepada jiwa seorang yang bodoh dan atau kekayaan itu melekat pada jiwa seorang yang berilm Nanti terserahlah ini di bedain beda-beda ini ya. Jadi jadi apa? Kalau al-jahlu itu pada diri orang jahlu itu melekat sebuah kekayaan itu yang akan muncul adalah fasad, kerusakan-kerusakan. Semuanya mau dibeli dengan materi. Semuanya mau diukur dengan materi. Itu sebenarnya simbol dari pudas buah karakter kebodohan. Enggak bisa, saya pikir enggak bisa. Bahaya juga tuh kalau sudah bodoh kaya misalnya. Itu kan orang itu akan diperbudak oleh oleh material, oleh kekayaannya itu. Jadi itu akan memunculkan apa yang disebut dengan fasad, kerusakan-kerusakan. Banyak kerusakan-kerusakan rusakkan moral, kerusakan material, kerusakan interaksi sosial karena kekayaan melekat pada orang yang bodoh. Makanya hmm, bagaimana kalau orang yang berilmu itu kaya? Itu akan muncul ibadah akan muncul inovasi, akan muncul temun-temun baru. Sebenarnya lebih hebat itu adalah seorang yang berilmu kaya. Itu dia akan bisa mengembangkan keilmuan-keilmuannya. Atau seorang yang berilmu dia tidak kaya disuport oleh negara supaya dia kaya. Kaya dalam artian untuk mengembangkan keilmuannya. Ini generasi kita banyak yang pintar-pintar loh berilmu, tapi hanya modal enggak bisa dikembangkan kreativitas keilmuannya. Banyak misalnya mereka yang sekolah di, di di bidang apa ya? Perlistrikan misalnya atau elektronik. Enggak bisa dia menemukan inovasi-inovasi karena tidak kaya. Tidak ada ilmu. Eh bukan, ilmu ada, tapi enggak punya modal. Di Aceh banyak orang-orang yang seperti ini. Oleh karenanya negara saya pikir harus turun tangan mensupport orang orang yang berilmu. Adalah sangat naib tercela bila negara men orang-orang bodoh. Supurlah orang-orang bodoh untuk dia berilmu. Makanya begini, saya berpikir bahwa orang jahil pada dirinya ada kekayaan, itu akan muncul kerusakan-kerusakan fasat akan muncul perusahaan pusat usaha. Tapi kalau manusia yang berilmu dia memiliki kaya, memiliki kapital, itu akan ada temuan-temuan, akan ada inovasi-inovasi. Ini yang dibutuhkan sebenarnya. Membangun negeri ini ke depan adalah karena ada cerita itu eh cerita di pinggir surga. Ada hadisnya itu, tapi enggak usah diperdebatkan deh. Mana rusak kita ya. Yang penting spiritnya lu diambil. Siapa yang lebih dulu orang berilmu masuk surga dengan orang kaya, tapi peduli kepada orang yang berilmu. Nanti kalau ramadhan muncul di mana-mana itu. Biasanya ada tema ini diangkat ya Eh silakan. Tunggu dulu. Kenapa saya ke surga? Karena Anda orang yang berilmu. Oh, tunggu. Saya berilmu bukan karena saya, tapi ada orang lain. Jadi buta-buta bahasanya, bukta -bukta. Siapa itu? Itu yang di sana itu. Dialah yang membiayai saya menjadi orang yang berilmu. Jadi kalau Anda orang yang berpunya membiayai siswain seseorang menjadi berilmu. Dalam hadis kan disebutkan. Ya? Bila mana Anda mengajarkan sepotong ayat kepada orang dan orang tersebut melaksanakan perintah ayat itu diajarkan diajarkan diajarkan itu kami tindih-tindih ya. Kalau mau dihitung matematik sudah bertindih-tindih itu. Tapi mengapa seseorang itu berilmu disupport oleh orang yang memiliki harta. Itulah yang dia berikan. Jadi kehidupan ini harus uh, bersinergi. Enggak boleh terhenti di kita. Kita ini macam-macam lo kelebihan. Dan kita ini tidak bodoh. Kita ini pinter, kita ini berilmu sebenarnya. Tetapi bagaimana mentransformasikan nilai-nilai itu dalam bentuk kehidupan? Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan sosial kita. Aceh kan dalam bulan April Mei banyak event nasional di sini. Bagi orang yang bodoh menganggap ini enggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang berilmu ini sangat luar biasa sebenarnya coba dihitung saja ya secara ekonomi berapa uang yang berputar di Banda Aceh satu orang minimal satu juta habis loh Satu juta kali 30.000 orang berapa ratus miliar itu duit berputar tinggal lagi bagaimana warga menyikapi kehadiran ini secara friendly cara bersahabat ada sharing ilmu, sharing budaya. Jadi banyak. Itu yang nasional. Dulu banyak yang mengkritik pemerintah kebijakan apa namanya ini, infrastruktur masjid raya. Tahu enggak ketika ini sudah bagus seperti ini? Berapa manusia yang berputar-putar di sini? Mereka itu kemarin tidak gratis. Itu akan menyebabkan pemerataan secara ekonomi, secara ilmu dan budaya. Tinggal lagi bagaimana kita kemas ini sebagai sebuah peradaban baru di Aceh. Jadi bukan sebuah sebuah keindahan. Manusia ini butuh keindahan, butuh sesuatu yang baru, butuh suatu sentuhan. Ya mula-mulanya mereka mau dekat ke masjid alhamdulillah. Lama-lama entarkan -lama, dia salat juga di masjid. Nggak usah panik. Apa istilahnya panik ya? Dengan orang-orang yang ketika azan masih berkeliaran. Enggak usah panik. Ada proses. Jangan-jangan yang kita sujud di sini ini karena ada problem kehidupan. Awal gejak kena. Mereka di luar sana Nggak ada problem kehidupannya, mereka ingin sedang senang. Ya nggak apa-apa, silakan tapi pelungtuasinya presentasinya lama-lama mereka akan lebih sujud dari kita yang sujud. Ntar malam ada tahajud. Itu di awalnya banyak yang kritik. Orang kita kan suka seperti itu. Kalau ada hal baru, enam pulih kritik gitu. Tapi itu sudah menjadi kebutuhan. Ada waktu silakan di sini, enggak ada silahkan di rumah, di mana aja boleh. Enggak usah dibahas bahwa keagungan itu Rasulullah sendiri enggak ramai-ramai. Ini ini ada loh yang mau coba-coba mempertentangkan. Nispu Sa'ban kok ramai-ramai? Itu sendiri-sendiri. Eh biarin aja masyarakat akan membentuk karakternya. Itu kan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang ahsan. Itu yang kedua. Jadi begini. Jadikanlah orang-orang yang berilmu itu kalau dia kaya dia akan melakukan inovasi ibdah. Yang berikutnya bagaimana orang jahil itu tapi pada dirinya melekat huriat, huriyah. apa ya? bebas. Kebebasan ada pada dirinya. Apa yang terjadi Orang bodoh kalau bebas itu yang akan terjadi adalah anarki dan kekacauan. Sebenarnya yang melakukan anarki dan kekacauan itu karena terbatas ilmunya. Lebih banyak bodohnya sebenarnya. Inilah tugas-tugas manusia-manusia yang berilmu memberikan pemahaman kepada mereka. Tetapi kalau orang yang berilmu itu al-ilmu dia ada ilmu tapi huria bebas itu akan muncul adalah asaadah. Saadah adalah kebahagiaan. Bebas dalam arti terkendali berekspresi. Bukan bebas e, semaunya apa saja. Tapi kalau udah orang bodoh bebas berbahaya dia. Memandung je ke pubur. Tidak ada ilmu. Yang akan terjadi adalah anarkisme atau kekacauan. Karena emosionalitasnya lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya negara harus paham level warganya ini dimana sebenarnya lebih banyak. Tapi kalau sudah orang yang berilmu membuat anarkis, membuat kekacauan, itu namanya uncivilization. Itu manusia-manusia yang tidak beradab. Banyakkah dalam bangunan etika politik dalam parlemen di parlemen itu orang, -orang berilmu itu orang, orang pintar. Tapi kursi bisa juga terbang dan melayang. Nah, pada skala ini itu uncivilization namanya. Itu adalah manusia-manusia yang sudah tidak berada Jadi, mau yang mana lagi? Jadi, kalau kita amati, kita cermati, aduh, berbahayanya. Mau yang mana lagi yang mau kita lihat ya? Itu yang Yang, yang paling penting. Apa lagi ya? Apa lagi? Ini bukan kata saya lo. Ini dihimpun dari nukilan-nukilan hikmah parhukama hukama. Ada satu lagi ya. Bila seorang bodoh pada dirinya itu melekat kekuasaan atau sultan yang akan muncul adalah istibdar. Apa istibdar? diktator. Jadi seseorang itu jahil. Pada dirinya ada apa namanya? ada sultah. kekuasaan. Itu yang kebijakannya akan ada adalah istibdar. Itulah hmm, apa namanya tadi? kediktatoran. Bagaimana kalau seorang yang berilmu pada dirinya ada kekuasaan sultan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adlun, keadilan. Jadi untuk untuk untuk uh, membuat keadilan di muka bumi ini dengan kekuasaan yang dia pegang haruslah dengan pengetahuan. Ya pengetahuan tentang kekuasaannya itu. Ingat enggak? E, apa namanya? Izul usid Apabila sebuah pekerjaan diserahin kepada bukan kapasitasnya, bukan pada ahlinya fantasi risaah Hei, ini untuk cat ini enggak perlu sarjana, ada keahliannya. Jangan coba-coba, saya sudah tinggi lo sekolahnya. Naik tangga atau pleset jatuh. Akan ada kehancuran. Semuanya ada keahliannya. Dan yang lebih etik lagi adalah berkomentarlah Anda sesuai dengan kapasitas keilmuan yang Anda miliki yang membuat runyam negeri ini adalah terlalu banyak orang yang komentar kapasitas ilmunya tentang itu tidak punya. Maaf, bagaimana membangun ini? Itu akan membuat rumit suasana. Makanya ada penegasan bahwa qul hal yastawilla zina ya'lamuna wal la ya'lamun. Itu penegasan yang perlu kita pahami. Jadi berilah komentar-komentar yang bisa menginspirasi, yang bisa menyujukkan, yang bisa menyadarkan orang, yang bisa membuat orang lebih baik. Jangan pernah Anda berikan komentar-komentar yang membuat perlawanan kepada diri Anda juga kepada situasi sosial yang lain. Itu yang yang kita amati sekarang. Makanya al-jahlu bisnis telah melekat ke dalam sultan sultana itu akan muncul adalah istidrar tetapi al ilmu bila ada power bila ada kekuasaan itu akan memunculkan keadilan mungkin begini kita merasakan keadilan ini belum merata misalnya berarti ada something error ada sesuatu yang belum tepat ya sama-sama DC. Ingat gak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitannirrajim wal rajim asr. Wal 'asri, demi waktu asar. Kapan waktu asar? Dari zuhur sampai magrib itu asar. Biasanya kita maknai, kita pahami adalah ya kalau udah asar kan sudah menjelang magrib, bilang tua. Kalau usia galibnya kita ini 70 tahun misalnya berpulang ke rahmatullah sekarang kita ini berapa nih? 55 60 berarti sudah asar. Kan begitu teorinya. Ada ulama yaitu Imam Syarawi memandai ini wa asri itu adalah episode kehidupan. Bagaimana itu? Episode kehidupan? Padanya ada bidayah Padanya ada nihayah. Ada permulaan dan ada e, sesuatu itu berakhir. Ya kan? Innal insana lafi khus. Manusia ini berada dalam keadaan rugi. Jadi dimulainya episode kehidupan ini manusia akan rugi kecuali kepada orang empat karakter. Ila Illadzina amanu itu yang pertama beriman. Wa amilussaliha amal saleh. Wa tawassau bilhaq, nasihat menasihati tentang kebenaran. Wa tawassau bis sabr, nasihat menasihati tentang kesabaran. Jadi harus ada ini episodea kehidupan ini. Kalau ini enggak jalan, kita harus uh, menginspirasi kehidupan kita. Orang beriman itu begini yang dipahami selama ini maaf ya. Apa itu rukun iman? Yang pertama iman kepada Allah. Kan begitu. Iman kepada malaikatnya, ada enam perkara itu. Itu kan tekstualisasi beriman. Tapi transformasi nilai beriman itu adalah komitmen kita terhadap iman kepada Allah itu bagaimana? Awalilah sebuah pekerjaan sampai pekerjaan berakhir dengan memiliki komitmen keimanan, bisa enggak? Itulah manusia-manusia yang beruntung. Tapi kalau misalnya kita mulai pekerjaan, kita akhir sebuah episodea kehidupan, enggak ada komitmen keimanan, di sanalah kehancuran. Kita itu rugi. Memang ini berat berat berat, berat, berat, berat, berat sekali. Tetapi kita harus lakukan, lakukan lakukan lakukan terus. Untuk apa kita uh, sujud dan rukuk itu? Untuk apa? Kalau tidak dibangun oleh komitmen keimanan itu. Berat memang, tapi kita harus lakukan itu. Itu sudah 4. Yang kelima. Ini terjadi di mana-mana di belahan dunia ini. Yaitu al-jahlu orang bodoh tetapi tidak beragama tidak ada ad din bagi dirinya maksudnya tidak tidak memanai agama itu secara sesungguhnya apa yang terjadi yang terjadi adalah irhabun terorisme kemudian bagaimana kalau orang yang berilmu tapi dia beragama itu akan muncul di istiqomah. Kalau dia memang berpegang teguh kepada agamanya, keislamannya. Kita ini yang bahayakan apa ya? Di awang-awang ilmu enggak punya sok berilmu subhanallah. Ini yang berbahaya di dalam kehidupan sosial kita. Jadi kail sejengkal laut mau di di di, di, di raup. Nggak bisa. Itu filosofi waktu kita di sekolah dasar dulu itu menjadi fenomena sosial kehidupan hari ini. Ya sesuaikan dong kapasitas kapabilitas kita gitu. Makanya orang bodoh itu melaksanakan agama karena kebodohannya yang muncul adalah kekerasan yang muncul ada terorisme enggak mungkin karena kejahilan dengan pengetahuan itu tidak mungkin bersatu enggak mungkin pernah siang dan malam bersatu tidak ada tua dan muda bisa bersatu enggak bisa tinggi dan rendah bersatu tidak akan pernah selatan utara dua kutub yang berbeda bodoh dengan berilmu juga dua kutub yang berbeda tidak pernah bersatu itu oleh karenanya kita harus berpikir bahwa marilah kita isi apapun sikap karakter yang kita miliki seperti yang tersebut tadi pondasinya adalah ilmu adalah pengetahuan Contoh ya. Anak-anak ibadah puasa misalnya. Tidak berdasarkan ilmu. Itu kan beda. Dengan orang yang berpuasa berdasarkan ilmu. Jangan-jangan banyak anak-anak di seputaran kita. Jadi yang paling tepat itu adalah berpuasa itu kan beragama. Berpuasa itu adalah berislam. Ada enggak berpuasa itu dengan berilmu? Jadi pondasinya adalah ilmu, bukan kebodohan. Dan ini sangat berbahaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita adalah bila manusia itu, bila seseorang itu beribadah dengan kebodohannya. Beribadahlah dengan ilmu yang kita miliki. Mengapa? Seseorang yang berilmu atau seorang yang beribadah dengan dasar ilmu, dia tahu di mana harus melakukan apa dan harus bagaimana. Itu sebenarnya. Kalau tidak, ya ikut seperti orang maaf, orang berhaji kalau enggak berilmu. Orang keliling Ka'bah, dia keliling Ka'bah juga. Enggak pernah akan ada membekas temukan juga salat ini. Dilihat orang rukuk, dia rukuk juga. Ada orang sujud, dia sujud juga. Enggak pernah mau tahu apa esensi sujud? Apa yang diucapin di dalam sujud? Apa yang dibaca di dalam rukuk? Apa yang didoakan di antara apa namanya? duduk di antara dua sujud? Itu kan doa itu. Tapi kalau kita hanya ikut-ikutan enggak pernah dengan best keilmuan, dasar keilmuan ya, kita tidak pernah merasakan nikmatnya di dalam ibadah salat itu. Karena enggak ada best keilmuan. Coba dirasa rasakannya ya. Allahu Akbar. Ma'rifat. Allah Maha Besar. Hadirkan dalam hati ke maha besaran Allah. Kita percaya bahwa lantai ini berada di atas bumi kokoh berdiri. Tegak lurus kita berdiri sebagai sebuah simbol komitmen kita kepada Allah. Bahwa kita berada di bawah perlindungannya. Bisa enggak itu? Committed ya. Konsentrasi rasakan kehadiran dan kebesaran Allah dalam pribadi kita. Wah, ini kalau kita bahas e, ya besar lagi. Tanya kepada habit orang-orang ahli ibadah. Bagaimana nikmatnya beribadah itu? Saya kan sering ngomong kenapa seorang laki-laki itu ketika ia tertidur lelap jam 3 dini hari bisa ter kibar dari eh Parker karena teringat dia ada bola. Bué Ronaldo apa itu? Karena sudah masuk dalam otaknya ketika digiring bola itu diopor kemari-kemari masuk ke gawang sebuah kenikmatan yang enggak bisa digambarkan. Walaupun dia nyenyak tidur, dia akan terbangun. Enggak perlu jam beker itu. Terbangun Mengapa? Karena sudah kita hadirkan <laughs> bagaimana? Itu sebenarnya begini ya, orang-orang yang nonton bola bareng ya, gol bersorak sore itu itu ekspresi kesenangan hadir di dalam jiwanya. Pernah enggak Anda hadir? Hanya untuk malam mau tahajud. Lelah pun terbangun dari tidur, langsung ambil wudu, langsung tahajud. Kenapa? Kamu sudah hadir dalam batin ini. Maaf, kenapa imam di di Haram dia bacakan ayat-ayat tentang azab Allah. Menangis dia. Dia bacakan ayat tentang bagaimana berbakti kepada ibu bapak. Hadir dalam jiwanya. Nggak sanggup dia lafalkan ayat itu, menangis dia. Jamaah pun paham menangis Ya kita ada juga menangis ketika ada orang baca puisi kesedihan sosial yang sangat berjela. Kenapa kita bisa menangis menuturkan air mata ketika uh, puisi yang sangat puitis itu menggelora dalam batin? Karena hadir dalam jiwa ini makna apa yang dibaca? Bagaimanapun indahnya Imam lagunya bacaannya dengan intonasi kesedihan sesuai dengan ayat yang dibaca tapi tidak hadir dalam jiwa ya kita merasa enggak ada apa-apanya itu begitulah begitulah bagaimana arti pentingnya kebodohan dengan karakter bagaimana arti pentingnya orang yang berilmu dengan karakter yang itu semuanya akan mencipta sebuah keadaan. Oleh karena itu marilah kita Camkan ini. Diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, generasi kita, kita bimbing ke dalam atmosfer berpengetahuan. Masyarakat kita semuanya. Berikanlah pekerjaan itu bagi mereka mereka yang kapabel, bagi mereka yang berilmu. Insyaallah dunia ini akan lebih baik. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.